Assalamualaikum, Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Jumat 7 September 2018 dibacakan Ardian gangguan jiwa yang masih dipasung di Aceh Capai 82 orang. Pembangunan PLTA Pesangan terus dipacu agar bisa beroperasi 2021. Perambahan di Rawa Singkil masih terjadi.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 Zadlun penderita gangguan jiwa dari sejumlah kabupaten kota yang masih dipasung hingga awal September 2018 mencapai 82 orang. Dari jumlah itu, 60 di antaranya adalah pasien yang kambuh karena masih kurangnya pemberdayaan terhadap pasien tersebut. Direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, Dr. Mahrozal, Jumat siang menjemput 9 pasien gangguan jiwa yang masih dipasung di Aceh Utara. Acara pelepasan 9 pasien pasung tersebut diadakan simbolis di kawasan Desa Rambung Payung, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, oleh Asisten 1 Pemkap Aceh Utara, Dayan Albar. Mahrozal menyebut angka terbanyak pasien pasung terdapat di Aceh Utara, yaitu 23 orang. Dengan dijemput 9 pasien hari ini untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa, berarti tersisa 14 pasien di Aceh Utara. Pada pekan lalu, pihaknya juga telah menjemput 6 orang pasien pasung di Kabupaten Nagandraya, selanjutnya kebiran dan kabupaten kota lain di Aceh. Mahrozal zahil, ditargetkan tahun ini 51 pasien gangguan jiwa dari 10 kabupaten kota yang ada di Aceh masih dipasung, dapat dijemput untuk diobati di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Karena mulai 2022, tidak ada lagi pasien gangguan jiwa yang dipasung, sesuai visi misi gubernur dan wakil gubernur Aceh. Jarlun pembangkit listrik tenaga air PLTA Pesangan 1 dan 2 yang ada di Takengon, Aceh Tengah, ditargetkan beroperasi pada tahun 2021 mendatang. General Manager PT PLN Pembangkit Sumatera W.D.B. Sudirman mengatakan, perencanaan pembangunan PLTA Pesangan 1 dan 2 sudah sejak tahun 1998 atau sekitar 20 tahun lalu. Namun pembangunannya tertunda lantaran ketika itu kondisi Aceh dilanda konflik baru pada tahun 2011 proses pembangunan kembali dilanjutkan. Wedi menyebut ada kesan proses pembangunan PLTA Pasangan 1 dan 2 merupakan proyek mangkrak. Tetapi isu tersebut tidak benar karena pembangunan PLTA masih terus berjalan. Hambatan yang menjadi faktor mundurnya proses pengerjaan diakibatkan musibah bencana gempa bumi yang terjadi berulang kali di Aceh maupun di kawasan Aceh Tengah. Darlun perambahan hutan di Rawa Singkil masih terus terjadi. Peneliti dari Universitas Sumatera Utara menyebut aktivitas ilegal ini bisa mengganggu kelangsungan hidup masyarakat setempat. Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, On Rizal, mengatakan aktivitas perambahan cukup mengancam kelangsungan hidup di wilayah Singkil. Tidak hanya satwa yang terancam karena habitatnya rusak, masyarakat di daerah tersebut pun merasakan langsung dampak negatif. Dari riset yang dilakukan, cukup banyak masyarakat yang menggantungkan hidup terhadap madu dan ikan. Secara nyata, perambahan hutan akan merusak alam yang mengakibatkan lebah berhenti berproduksi serta kondisi perairan berubah yang akan mempengaruhi keberadaan ikan. Anggota DPR RI Salim Pakri menilai masalah perambahan hutan ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat agar aksi-aksi perambahan yang terus terjadi bisa diatasi. Jarlun jembatan beton di jalan desa Bukit Teguh kecamatan kota Juang Biren kini semakin sempit dan terancam ambruk akibat di gerus air hujan. Di jembatan itu juga sering terjadi kecelakaan. Nasruddin warga Bukit Teguh mengatakan seiring dengan telah dibangunnya perumahan baru di desanya sejak beberapa tahun ini jumlah penduduk di Bukit Teguh semakin padat setiap. Hvala, semakin ramai penduduk yang melintasi jembatan beton di jalan desa Bukit Tekuh terutama anak sekolah SD Negeri 2 Biren. Namun, jembatan ini semakin sempit dan terancam amruk di gerus air hujan. Di jembatan tersebut juga sering terjadi kecelakaan. Masyarakat berharap kepada Pemka Biren membangun atau memperlebar jembatan guna menghindari jatuhnya korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Derlun masyarakat dari dua desa meliputi desa Karung Atuh dan Medanggon Kecamatan Indrajaya Aceh Jaya, Jumat siang mendatangi kantor camat Indrajaya kedatangan mereka untuk mempertanyakan penyelesaian tapal batas kedua desa Salah satu perwakilan warga Ibrahim mengatakan kedatangan mereka untuk meminta keadilan dan meminta pihak kecamatan untuk segera menyelesaikan permasalahan tapal batas desa Karung Atuh dan desa Medanggon Masyarakat menilai ada permainan oknum kecamatan dan oknum tertentu dalam penyelesaian tapal batas. Apalagi di lokasi tersebut ada aktivitas galian C yang dikeluarkan oleh izin camat. Padahal dulu sudah ada kesepakatan jika masalah tapal batas belum selesai dilarang aktivitas galian C di wilayah dua desa tersebut. Sehingga camat dinilai mengingkari janji yang telah dibuat bersama. Masyarakat kedua desa juga meminta izin galian C yang berada di areal tapal batas kedua desa untuk dicabut izin operasinya. Sementara itu, Camat Indrajaya Nawawi mengatakan permasalahan tapal batas kedua desa telah pernah diselesaikan dengan musyawarah, namun belum ada titik temu karena kedua belah pihak tidak memiliki ikhtikat baik. Karena itu, Camat menegaskan untuk menyelesaikan tapal batas desa Karengate dan desa Medanggon, maka akan memasang langsung memakai patok tapal batas desa Darlun, Dinas Kesehatan Aceh Utara menemukan 101 penderita kaki gajah yang terjadi pembengkakan pada kaki dan tangan serta anggota tubuh lain akibat gigitan berbagai jenis nyamuk namun penderita tersebut tidak menular lagi ke orang lain karena telah mengkonsumsi obat PLT Dinas Kesehatan Aceh Utara Halmi Dawati mengatakan kasus terbanyak kaki gajah ditemukan di baktia 21 kasus lalu di Nisam 12 kasus, selanjutnya di Tanah jambu Jambuayi 12 kasus, dan kecamatan lain. Sebelum meminum obat, penderita kaki gajah tiap bulan mengalami demam sehingga aktivitas bekerja harus dikurangi, namun saat ini sudah bisa beraktivitas. Menurutnya untuk mencegah penyakit kaki gajah selain menjaga lingkungan, meminum obat yang disediakan petugas, ke 101 kasus yang ditemukan ini adalah penderita sebelumnya, sebelum ada program pemberian obat gratis. Karena itu, Dinas Kesehatan sejak 2015 telah mengadakan bulan eliminasi kaki gajah dengan kegiatan pemberian obat pencegahan secara massal selama 5 tahun berturut-turut. Pemberian obat tahun ini akan diadakan pada Oktober mendatang dengan menyediakan 951 pos penyedia obat tersebut di 852 desa dalam 27 kecamatan. Setiap pos nantinya akan disediakan dua petugas, dibantu tiga kader kesehatan yang telah terlatih. Waktu pelaksanaan pemberian obat massal pencegahan kaki gajah ini selama satu bulan, yaitu Oktober, mendatang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Jumat 7 September 2018.